Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar ujah dimanapun anda berada Masih bersama kami di 756 AM Radio Da'wah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dan para pendengar yang kami hormati InsyaAllah di sore hari ini kembali kami akan siarkan secara langsung Kajian dari Masjid Al-Barqah Kampung Tengah Bersama Ustaz Muhammad Nuzul Hafizullah Ta'ala Dengan mengkaji kitab Misbahul Munir Dari studio kami sampaikan selamat menyimak وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا إيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا إيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نص واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا صدقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقولوا الله وقولوا قولا صديلا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْهَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba sekalian bapak-bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat pendengar radio raja yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala Marilah kita bersama-sama membuka majlis yang mulia ini Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu SWT Atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT Wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha jika kalian ingin menghitung nikmat yang telah Aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Tidak ada satu detik yang melintas di kehidupan kita, kecuali di sana ada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nikmat yang paling berharga dan modal pokok kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat Allah memberikan hidayah sehingga kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan nikmat ini jemaah rahimanillah wa iyyakum, insyaallah taala kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya marilah kita mengucapkan salam dan bersalawat kepada qudwah kita, suri taula dan kita. Orang yang paling berjasa atas nikmat iman dan nikmat islam Yang masih kita rasakan sampai detik ini Yaitu Rasulullah s.a.w Beserta para keluarga, ahli bait, sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah Meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Jemaah sekalian rahimanillahu ayyakum Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi karena Allah dengan taufiknya kembali mengumpulkan kita di sebuah majlis yang sangat erat dengan ketenangan jiwa dan batin, sebuah majlis yang dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan diliputi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah kita akan disebutkan oleh Allah SWT Ketika kita hadir di salah satu majlis tersebut Yaitu majlis ilmu Yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Yang dilakukan Imam Muslim Beliau bersabda Majtama'a qawmun Fi baytin min buyutin lah Yatluna kitab Allah Wa yatadarasuna baynahum Illa nazalat alaihimu sakina Wa ghusyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah mereka membaca Al-Qur'anul Karim atau mempelajari, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kandungan dan makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, mempelajari sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pentafsir Al-Qur'an terbaik setelah Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an tidaklah kegiatan itu mereka lakukan kecuali ketenangan akan masuk ke dalam jiwa mereka dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa taala dan mereka akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah swt dan yang membuat kita berbangga Allah subhanahu wa taala dat yang maha mulia, yang maha indah, yang maha sempurna menyebutkan nama kita, menyebutkan makhluk pendosa seperti kita di hadapan para malaikat malaikatnya. Wa dakkal Allahu fi indah dan Allah subhanahu wa taala menyebutkan mereka satu persatu di hadapan malaikat malaikat, malaikat malaikatnya. Oleh karena itu jamaah sekalian rohimani lillah wa kita bersyukur atas nikmat yang luar biasa. Yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Jami'ahkan Rahimahillah wa Ayyakum. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 25. Dan pada kesempatan kali ini. Kita akan membuka majlis ini dengan sebuah faedah yang disebutkan oleh al Imam Syaukani dalam Fathul Qadir. Beliau mengatakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Baqarah ayat 25 ini, ketika Allah berfirman: "Bashiril ladina amanu amilus berikanlah kabar gembira." Bagi orang-orang yang, ber, yang beriman kepada Allah Dan beramal saleh, Kata Imam Syukani Ini adalah sebuah Bentahan Kepada Orang-orang yang mengatakan Jadi Raddun ala manqal Anal imana Nabi Mujarradhiyakfi bahwa kita atau orang-orang yang mengatakan bahwa hanya dengan bermodalkan iman saja sudah cukup. Jadi hanya bermodalkan iman yang ada di dalam hati, maksudnya tanpa beramal saleh sudah cukup. Jadi ini jawaban ini klarifikasi bagi orang-orang yang berpendapat berkeyakinan seperti hal di atas jadi ayat ini berguna untuk meluruskan pemikiran seperti itu agar orang-orang yang meyakini hal tersebut mengetahui kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar dan statement di atas keyakinan di atas itu sangat erat dengan keyakinan sebuah kelompok yang bernama apa jemaah sekalian? Hah? Yang bernama Murji'ah. Yang bernama Murji'ah. Murji'ah jemaah sekalian rahimanillah wa ayakum. secara bahasa itu artinya takhir yaitu mengakhirkan dan yang dimaksud murjiah adalah orang-orang yang mengakhirkan amal soleh dari iman dalam bahasa yang lebih sederhana mereka mengatakan atau mereka sepakat mengatakan Bahwa amal Yang dikerjakan anggota badan Bukan termasuk Keimanan Jadi iman yang hanya ada di dalam Hati saja Atau Hati dan diucapkan dengan Lisan Atau sebagian mereka mengatakan Hanya diucapkan dengan lisan Jadi Yang penting hati Amal anggota badan tidak ada hubungannya dengan atau tidak termasuk iman, tidak termasuk iman. Ini adalah sebuah pemikiran yang keliru. Dan ayat ini menjawab hal tersebut karena yang dijanjikan mendapatkan surga yang akan kita bahas setelah faedah ini adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi, pembahasan kita masih tentang amal saleh, tapi berbeda dengan apa yang kita bahas pada kesempatan yang yang lalu. Dan yang cukup menyedihkannya, banyak sekali umat Islam meyakini pemikiran ini. Sadar atau tidak sadar sadar atau tidak sadar. Saya akan berikan contoh. Betapa banyak saudara kita ketika mereka diajak untuk mengerjakan salat dengan mudahnya mereka mengatakan yang penting kan hati saya baik. Yang penting hati saya. Yang penting hati saya mengingat Allah. Yang penting hati saya sholat dan seterusnya. Jadi yang penting memanage hati. Yang penting memanage hati, yang penting hati saya baik. Itu kan hanya ibadah Anggota tubuh saja Yang penting itu hati Jadi dia tidak mau mengerjakan sholat Dengan argumentasi Yang penting hati saya baik Atau sering kita mendengar Ketika sebagian saudari-saudari kita Kaum muslimat Diajak memakai jilbab Dengan Polosnya mereka mengatakan Yang penting hati saya dulu dijilbabkan Ya tidak Baru anggota badan saya Yang penting hati saya baik dulu Percuma pakai jilbab kalau hatinya jelek Mendingan hati saya dijaga Walaupun tidak pakai jilbab Jadi yang penting hati Nah Fenomena ini Membuktikan bahwa Pemikiran ini tumbuh subur Di tengah-tengah masyarakat Kita Sadar atau tidak sadar bahkan diantara mereka berdalil bukankah nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda at taqwa hahuna nabi pernah bersabda ketakwaan itu di mana hahuna di sini sambil menunjuk hati beliau atau jantung beliau atau jantung beliau paham tidak tidak paham ya jadi begini jemaah sekalian intermezo saja ya Hati Dalam bahasa Arab Atau Atau apa namanya Fenomena di masyarakat kita Dalam menterjemahkan hati Di bahasa Arab Itu hampir serupa dengan Bahasa Inggris Bahasa Inggris Anda ingin bertanya Bahasa Inggrisnya hati itu apa Eh Siapa yang bahasa Inggrisnya dapat sembilan waktu di SMA? Coba ngaku. Hah? Apa? Heart. Begitu ya? Heart. Benar seperti itu? Tidak. Hati dalam bahasa Inggris itu bukan heart. Hati dalam bahasa Inggris itu liver. Oleh karena itu kalau ada orang sakit liver itu artinya hatinya sedang sedang sakit. Heart itu jantung, jamaah sekalian, bukan hati. Iya tidak. Ada yang di sini dosen atau guru bahasa Inggris? Kalau saya salah, dikoreksi ya. Iya, kalau salah saya salah di, dikoreksi. Jadi yang benar itu sebenarnya liver. Tapi karena sudah membudaya, kalau di, kalau hati itu heart, akhirnya yang terbentuk di masyarakat kita kalau hati itu apa? Heart. Seharusnya itu liver. Begitu juga dalam bahasa Arab Hati itu dalam bahasa Arab Itu bukan kolb Bukan kolbun Yang sering kita dengar selama ini Tapi hati itu Kabidun Kabidun Adapun kolb Itu jantung Itu jan Jantung Sama apa tidak nggak kasus bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam hal ini sama apa tidak sama tapi karena sudah membudaya kalau hati itu kol hati itu kol kolbun ya bukan kalbun ya kalbun itu anjing ya mas kalian. jadi tolong difasihkan sedikit jadi jamaskan rahimani lahu ayyakum ada kemiripan pem, apa penterjemahan hati dalam bahasa Arab dan bahasa bahasa Inggris. Tapi kita gunakan hati lah biar biar kita paham semua. Karena ini yang sudah menjadi sudah familiar di tengah-tengah kita. Jadi Nabi mengatakan ataqwahu huna ataqwahu huna sambil menunjukkan letak hati beliau. Nah, ini dijadikan dalil yang penting hati. Tidak perlu amal salat dan ini tidak tepat jemaah rahimanillah wa ya? iyakum dan ulama pun juga berusaha menjelaskan kekeliruan hal ini karena hati yang bersih hati yang baik itu pasti akan membuat anggota tubuh kita bersemangat mengerjakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala bersemangat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya bagi sebagian saudara kita semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka. Ketika mereka katakan, "Yang penting hati saya kan baik." "Ayo salat, yang penting hati saya baik." "Ayo pakai jilbab, yang penting hati saya baik." Kita katakan kepada mereka sambil mengharapkan hidayah kepada mereka atau untuk mereka, kita katakan, "Kalau memang hati Anda baik, pasti anda dengan senang hati beribadah dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah karena Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Bukhari dan Muslim ala inna fil jasadi mudha idha salahat salahal jasadu kulluh wa idha fasadat fasadal jasadu kulluh Alawahiyah Al-Qol Ketahuilah kata Nabi SAW Sesungguhnya Di dalam tubuh kita Di dalam jasad kita Ada segumpal Daging Jika Segumpal daging ini Baik Maka baiklah seluruh anggota badan yang lain jadi tangan baik kaki baik, lisan baik, mata baik, telinga baik dan seterusnya dan sebaliknya apabila hal ini buruk hal ini sakit hal ini rusak maka rusaklah seluruh anggota badan, buruklah seluruh anggota badan ketahuilah bahawa yang dimaksud dengan segumpal Daging tersebut adalah Al-Qolbu Hati atau Jantung, jadi hati Jadi jama'askana rahimanillah Wa'iyakum Jadi Nabi mengatakan Hati yang baik Dengan ibadah yang kita kerjakan Itu tidak bisa dipisahkan jadi kalau ada orang yang mengatakan yang penting hati saya baik, tapi dia tidak mau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal itu hanya klaim belaka, hanya pengakuan belaka. Dan kalau dia paksakan, maka kita katakan hal yang anda akui tersebut bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti yang dihadapan kita cuma dua kemungkinan Kalau tidak Anda yang benar dan Nabi yang berbohong Yang kedua Nabi yang benar dan Anda yang berbohong Karena Nabi mengatakan Kalau hati Anda baik Anggota tubuh Anda juga pada baik Jadi mana yang harus kita pilih Mengatakan Anda yang benar dan Nabi yang berbohong Atau kita katakan Nabi yang benar dan Anda yang berbohong mari kita serahkan jawabannya kepada kepada mereka. Jadi ini yang perlu kita pahami jemaah sekalian wa iyah. Jadi ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani dalam Fathil Qadir mengklarifikasi dan sekaligus membantah menjawab kesalahan orang yang mengatakan iman yang ada di hati saja sudah cukup. Jadi maksudnya yang penting itu hati. Tidak perlu amal tidak perlu amal salih. Bisa dipahami? Dan sekali lagi, fenomena ini. Jadi saya yakin, Orang yang berargumentasi itu tidak tahu ada pemikiran murjiah. Sedikit sekali mungkin yang tahu. Tapi tanpa dia sadari, Dia telah mewarisi pemikiran tersebut. Dia telah mengadopsi, kalau dikat tidak dikatakan semuanya sebagian pemikiran tersebut. Khususnya misal, khususnya Gulatu Al-Murji'ah, Murji'ah yang ekstrim Murji'ah ya, yang yang ekstrem. Yang mengatakan bahwa yang penting yang penting pengakuan hati, ma'rifatul qalb, hati mengetahui rabb Ibadah tidak ibadah Maksiat tidak maksiat Imannya itu setara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang disebutkan oleh Ulama Murji'atul Jahmiyah Murji'ahnya Jaham bin Safwan Karena murji'ah pun juga Bertingkat-tingkat Bertingkat Tingkat, bertingkat, uh, tingkat. bisa dipahami jemaah ya, sekalian rahimanillah wa iyakum. Jadi hati-hati dengan pemikiran ini. Dan kita harus mengikis pemikiran seperti ini dari masyarakat kita. Karena ulama mengatakan salah satu yang menyebabkan umat Islam malas beribadah, malas beramal, gampang melakukan kemaksiatan, salah satunya adalah pemikiran Murjiah. Yang menganggap yang penting hati, tidak ada sangkut pautnya dengan amal perbuatan. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi ayat ini menjawab kesalahan murjiah. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan saudara-saudara kita yang tidak sadar mengadopsi pemikiran seperti ini. ada satu faedah yang menarik tentang murjiah yang dijelaskan oleh seorang ulama yang termasuk pengajar resmi di Masjid Nabawi yaitu Syekh Ibrahim Ar-Ruhayli ketika beliau menjelaskan buku beliau Mawqif Adi Sunnah wal Jamaah beliau mengatakan munculnya pemikiran murjiah orang yang mengatakan amal ibadah tidak masuk ke dalam iman itu ternyata niatnya baik jamaah sekalian latar belakang munculnya pemikiran seperti ini untuk membantah Khawarij Untuk membantah Khawarij Yang 180 derajat berbeda dengan Mereka Khawarij mengatakan Barang siapa yang melakukan dosa besar Kafir Murjiah mengatakan Orang yang melakukan dosa besar Tidak mempengaruhi keimanannya Berbeda apa tidak Tidak Berbeda 180 derajat. Yang satu memfonis kafir. Imannya hancur luluh lantah gara-gara dosa besar. Yang satu mengatakan tidak berhubungan dengan iman. Atau tidak mempengaruhi keimanan. Karena itu di luar iman. Jadi latar belakang lahirnya munculnya murjiah untuk mengcounter. Membantah Mengingkari Khoarij Bisa dipahami? Namun cara yang digunakan Tidak sesuai dengan Sunnah Akhirnya Bukan menyelesaikan masalah Justru membuat masalah baru Jadi bukan menyelesaikan masalah Tanpa masalah Seperti orang sekarang bilang tapi menyelesaikan, berusaha menyelesaikan masalah Namun pada akhirnya Membuat masalah yang baru Yang tadinya Umat hanya memiliki Khawarij misalnya disibukkan dengan Khawarij Akhirnya gara-gara Ada sekelompok kaum muslimin Yang berusaha Mengingkari kemungkaran Tidak sesuai dengan sunnah Akhirnya buat sekte baru lagi Buat PR baru buat umat Islam Oleh karena itu beliau mengatakan Pentingnya menyikapi Kemungkaran sesuai dengan Sunnah Sesuai dengan Sunnah Dan ini penting untuk kita ketahui Khususnya pada hari-hari ini Pada saat sebagian kaum muslimin Semoga Allah memberikan hidayah Kepada kita dan mereka Salah dalam Menyikapi sebuah kemungkaran dengan cara berusaha menyelesaikannya namun tidak dengan sesuai sunnah akhirnya masalahnya tidak selesai justru buat masalah yang yang baru, walaupun kita tidak meragukan niat mereka yang baik itu tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah maka umat dibebankan PR yang baru lagi Ya apa tidak jemaah sekalian? Coba kita saksikan pada hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada seluruh umat Islam. Jadi lihat bagaimana fikihnya para ulama. Ulama mengatakan lahirnya Murji'ah sekali lagi itu untuk mengcounter untuk mengingkari untuk membantah warij Tapi karena tidak sesuai dengan sunnah Bukannya menyelesaikan masalah Justru membuat masalah yang Yang baru Bisa dipahami? Dan sejarah Tidak hanya mencatat Hal ini saja Sejarah pun juga mencatat Dan masih beliau Uh, saya menyimpulkan apa yang beliau katakan Ketika timbulnya sekte Al-Jabariyah Orang yang, yang meyakini Bahwa makhluk itu tidak punya kehendak Makhluk itu tidak punya kehendak Semuanya itu jadi kita itu dipaksa semua sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kehendak. Beliau menjelaskan, kalau kita membaca sejarah munculnya Jabariyah, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa munculnya sekte Jabariyah awalnya untuk mengcounter membantah sekte apa? Al-Qadariyah. yang mengatakan bahwa kehendak manusia itu lebih kuat dari kehendak Allah. Karena Allah tidak berkehendak manusia berbuat kemaksiatan tapi manusia berbuat kemaksiatan. Jadi manusia itu bebas melakukan keinginannya. Jadi kalau manusia berbuat kemaksiatan itu bukan itu memang 100% karena kemampuan manusia. Jadi menafikan kehendak Allah dan yang benar adalah manusia punya kehendak namun di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan masalahnya cukup panjang mungkin kita bisa bahas di tempat lain atau oleh ustad-ustad yang lebih baik yang lebih senior dan lebih berilmu daripada saya tapi intinya lahirnya Jabariyah untuk mengcounter counter siapa? Al-Qadariyah bukannya masalah selesai justru membuat masalah baru yang tadinya hanya ada satu sekte sesat dalam masalah takdir gara-gara sebagian umat salah dalam menyikapi dan beramar ma'ruf nahi mungkar timbullah dua sekte sesat dalam masalah takdir. Oleh karena itu marilah belajar dari sejarah jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Kemungkaran memang benar tidak boleh kita biarkan. Tapi cegahlah, lakukan amar ma'rif nahi mungkar dengan cara-cara yang selaras dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah solusi menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi ini solusinya itu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jama'ah syarhimanilah wa iyakum ini faedah memang tidak langsung berhubungan dengan ayat ini tapi ada hubungan yang erat dengan sekte murjiah dan perlu kita pahami khususnya pada hari-hari ini jadi jangan salah paham ya, bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, tidak, kemungkaran tetap harus diingkari, namun dengan cara-cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan sejarah mencatat Mengingkari kemungkaran Dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Hanya membuat PR baru Hanya membuat masalah baru Untuk umat islam Dan akhirnya umat islam Semakin terpuruk Dengan banyaknya penyimpangan Dan kesalahan Di dalam tubuh umat islam sendiri Inilah faedah yang diberikan oleh Al-Imam Ash-Shawqani Kita akan masuk ke faedah berikutnya Allah berfirman وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّا dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. sesungguhnya bagi mereka untuk mereka surga-surga jannat ini yang akan kita bahas secara singkat iya Jannat jamak sekalian rahimanillah wa ini adalah isim jamak dari jannah Jannah itu jadi jannat atau jannah jannah secara bahasa secara etimologi itu artinya kebun atau taman yang dipenuhi dengan pepohonan itu secara bahasa jadi kebun atau taman yang dipenuhi dengan pepohonan adapun secara syari jannah itu adalah adarul lati aaddahallahu lil mu'mini tempat yang Allah persiapkan atau tempat yang dipenuhi dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Jadi tempat ini dipenuhi dengan fasilitas yang luar biasa. Kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan nikmatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadits kutsi ini: "A'adatu li ibadillihin, ma la ain radd, wa la azn samat, wa la khatar al kalbi bashar." Allah mengatakan dalam hadits kutsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: "Aku telah persiapkan." untuk hamba-hambaku yang saleh sebuah kenikmatan atau kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata cukup sampai di sini tidak jamaah sekalian wala udhunun samiat kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Cukup sampai di sini? Tidak. Wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, bahkan tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah terbesit di benak seorang manusia atau makhluk sekalipun juga. Jadi bayangkan apa yang paling enak menurut kita Maka kenikmatan di surga lebih luar biasa lagi Karena daya khayal kita Daya imajinasi kita tidak bisa Sampai kepada titik kenikmatan yang Allah siapkan di surga kelak. Coba bayangkan ya mas kalian Dan tidak akan bisa dibayangkan Betapa luar biasanya surga Allah subhanahu wa taala yang Allah persiapkan untuk orang-orang beriman dan beramal saleh, beramal yang ikhlas dan sesuai sunnah Nabi saw. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Itulah surga secara, secara istilah. Bisa dipahami? Bisa? Iya. Nah, adapun jannat jannat adalah isim jamak dari jannah. Jadi kalau jannah itu tunggal, jannah itu tunggal, jannat itu kata dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu dan dua atau yang biasa dikenal dengan jamak jamak muannat salim jadi jannah itu dalam ilmu bahasa arab itu artinya atau jamak dari jannah jadi jannah itu surga kalau jannah itu surga surga artinya lebih dari dua Lebih dari dua Oleh karena itu Jawa'ah sekalian rahimah Bismillahirrahmanirrahim ulama memberikan faedah dari kata ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwa ayat ini merupakan sebuah dalil bahwa surga itu bermacam-macam anwa jadi tidak hanya satu macam Karena Allah menggunakan kata jama, kata yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang jumlahnya, bilangannya, kuantitasnya lebih dari dua. Bisa dipahami? Jadi lebih dari satu surga, jannah, surga, surga. Dan yang menunjukkan hal ini Lebih dari satu dalil Di antaranya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat ar-Rahman Ayat 46 Ketika Allah berfirman Dan bagi orang yang takut Untuk berjumpa dengan Rabnya dua surga kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan mendapatkan jannatan dua surga. Bisa dipahami? Lebih dari satu. Lalu di ayat berikutnya dalam surat Ar-Rahman ayat ke-62 Allah kembali mengatakan wa min dunihi ma jannatan dan selain dua surga yang disebutkan di atas Ini ayat 62 Ada dua surga lagi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi selain dua surga yang disebutkan di atas Ada dua surga Ada dua surga lagi Oleh karena itu Jamaskar Rahim Al-Hafidh Ibn al Kathir Ketika mentafsirkan surat ar rahman ayat 46 yang baru saja kita kita dengarkan, beliau membawakan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari ketika Nabi bersabda, jannatani min fitdhah, aniyatuhuma, wamafihimah. Wajannah ta'ni min zahabin, aniyatuhuma wa ma fihi Nabi bersabda, ada dua surga yang bejana-bejana serta seluruh hal-hal yang di dalamnya terbuat dari perak dan ada dua surga yang bejana-bejananya dan seluruh yang ada di dalamnya terbuat dari emas jadi jamaah sekianurahim sekali lagi surat al-baqarah ayat 25 ini memberikan faedah kepada kita bahwa surga itu lebih dari satu macam Oleh karena itu marilah kita memahami masalah Masalah ini Bisa dipahami jamah saya Rahiman wa Yaakum Iya Iya Faedah berikutnya Allah berfirman Annalahum jannatin Tajerimin Tahtihal anhar Bagi mereka Surga-surga Yang mengalir di dalamnya Sungai-sungai Yang mengalir di dalamnya Sungai-sungai Yang dimaksudkan ayat ini adalah air sungai. Jadi tentu saja sungai-sungai yang mengalir maksudnya adalah air sungai yang mengalir. Dan mengalir di bawah pohon-pohon di surga dan tempat-tempat tinggal rumah-rumah dan istana-istana kaum muslimin di sana. Jadi sungai. Dan diantara faedahnya juga, jamaah syahrahimahillah wa ayyakun, sungai di surga lebih dari satu, lebih dari satu macam. Oleh karena itu, nah Allah mengatakan anhar sungai sungai. Tapi Allah tidak menjelaskan Macam-macam sungai tersebut Dalam ayat ini Lalu bagaimana kita mengetahui Bentuk atau macam-macam sungai-sungai yang ada di surga Allah menjelaskannya Dalam ayat yang lain Dan faedah ini diberikan Dijelaskan oleh Al-Imam Ash-Shinqiti Dalam Adwa Il-Bayan Al-Imam As-Sa'di Dan juga al Imam Syekh Muhammad bin Saleh Athimin Allah menjelaskan macam-macam surga dalam surat surat apa jemaah sekalian rahimanillah wa iyakum surat Muhammad ayat 15 ketika Allah berfirman mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharun من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Masalul jannati lati wa'idal muttaqun Permisalan surga yang dijanjikan akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fiha anharun di dalamnya ada sungai-sungai dari air Hoiri asin Air-air yang Rasa dan aromanya tidak berubah Jadi Rasa dan aromanya baunya tidak berubah Jadi airnya jernih Steril Bening Dan rasanya segar Wa anharun min labanin lam yataghiyar tu'amuh dan surga-surga yang berisi susu yang rasanya itu tidak berubah jadi sungai-sungai mohon maaf sungai-sungai yang berisi susu jadi sungai-sungai susu yang rasanya itu tidak berubah wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin dan sungai-sungai dari khamar yang sangat lezat apabila diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Jadi pada hari nanti kita ketika kita di surga insyaallah taala kita dipersilahkan dan diperbolehkan meminum khamar. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang Rasulullah memang Bukhari dan Muslim Man syaribal khamra fil dunya lam yashrabha fil akhirah illa an yatuub Barang siapa yang meminum khamar di dunia maka dia tidak akan mencicipi dan meminum khamar nanti di surga kecuali orang yang bertobat setelah meminumnya jadi orang-orang yang meminum khamr dan dia tidak bertobat, maka dia tidak akan bisa mencicipi dan meminum khamr dari sungai-sungai tersebut. Oleh karena itu, ya marilah kita renungi masalah ini. Janganlah kita menjual kenikmatan yang abadi di surga kelak dengan hal-hal yang sepele dan tidak ada nilainya di dunia ini. Lalu Allah mengatakan wa anharun min asalin musaffa dan sungai-sungai yang di dalamnya ada madu yang murni. Jadi sungai-sungai yang berisi madu. Jadi subhanallah, ada yang air jernih segar, ada susu, ada khamar dan ada madu murni apa yang lagi yang kita cari apabila minuman seperti ini sudah ada di hadapan hadapan kita askanar, himani, wa oleh karena itu sekali lagi jangan kita menjual kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan akan dirasakan akan dinikmati oleh kita apabila kita isi koma dalam keimanan dengan kenikmatan semu dengan kenikmatan sementara dan tidak berarti apa-apa di dunia ini oleh karena itu orang yang beriman adalah orang yang selalu meninjau sesuatu dengan kacamata kacamata akhirat dan selalu mendahulukan firman Allah dan sunah Nabi saw. Wassalam. Aku lo kalihada wa asta walakum.